Rahim. Inna alhamdulillahi, nahmdu, dan nasta'inuhu, dan nasta'furuhu, dan nguzu min min syiror anfusina, dan min syi'at a'malina. Man yahdi fala muzillalah, dan man yudzil, fala hadiyalah. Ashhadu allahu ilaha illallah wahdahu la shari'ikalah, dan ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi waala alaihi washabih. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Qala Allah Azza wa Fi kitabihil karim. Ya ayuhal amanu Ittaqullaha haqqa duqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa yakulu subhanah Ya ayuhal amanu Ittaqullaha wa kulu kawlan sajidah Yuslih lakum a'ma lakum Wa yagfir lakum dhunubakum Wa man yudhi'illaha wa rasulahu فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدأة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما أشر المسلمين جمع صلاة مغرب رحمكم الله Kelanjutan dari pembahasan Pada bulan-bulan yang lalu Terkait dengan Al-Hukuk Fil-Islam Beberapa Bentuk hak Yang harus diperhatikan dan ditunaikan Menurut ajaran Islam Di tempat ini Kita pernah membahas Hak-hak Allah Azza wa Jalil hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an, orang tua. Pada bulan lalu yang kita bahas adalah hak-hak yang harus kita penuhi dalam kehidupan bersama dengan penguasa dan pemerintah. Ada hak berikutnya yang harus kita perhatikan juga. Hidup bertetangga Hidup bertetangga Karena Tidak akan mungkin Mustahil Dan sungguh-sungguh mustahil Kita hidup Sendiri Tanpa orang lain Sulit dan berat Bahkan Hidup beruzlah Sebagai pilihan dari beberapa orang Sebagian ulama memilih hidup beruzlah Memisahkan diri dari keramaian Bukan berarti mereka menafikan hidup bertetangga Jangan diartikan hidup beruzlah itu Tinggal seorang diri di tengah hutan Seorang diri di atas gunung Tanpa ada orang lain Bukan seperti itu Paling tidak Sekeluarga Tetangga, satu, dua, tiga Apalagi Hampir semua kita hidup Di tengah masyarakat yang padat Ramai Ingatlah selalu Bahwa ahlu sunnati wal jamaah Memiliki Karakteristik Untuk membedakan dengan Ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Baik dari sisi akidahnya dilihat dari manhajnya memahami fikih dan tafsir. Jadi semua bidang ahlus sunnah memiliki karakteristik yang sangat berbeda, karakteristik yang istimewa termasuk dalam hal adab dan akhlak. Oleh sebab itu di dalam kitab-kitab yang membahas tentang Akidah ahli sunnah, ambil sebagai contoh Al-Aqidah Al-Wasitiah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Di akhir kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak lupa mengingatkan kita bahawa ahlu sunnah juga memiliki karakteristik-karakteristik yang khusus dan istimewa dalam hal adab dan akhlak beliau sebutkan juga tentang akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan hidup bertetangga, ikhwati fillah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, hadis yang terlalu sering kita dengar dan dibahas. Tetapi hadis ini adalah dasar hukum yang paling kuat untuk membuktikan bahwa tetangga yang ada di sekitar dan sekeliling kita benar-benar memiliki hak yang harus diperhatikan dan ditunaikan, yaitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mazalajibril yusini biljar, hatta vonantu anhu sayyurithu." Padahal tetangga itu adalah orang Yahudi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan bahawa malaikat Jibril alaihi salam selalu mengingatkan dalam wasiatnya selalu mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. untuk memenuhi hak tetangga. Sampai-sampai saya menyangka malaikat Jibril alaihi salam akan menjelaskan bahawa akan ada wahyu turun dari Allah azza bahwa tetangganya itu kelak akan menjadi ahli warisnya. Padahal untuk menjadi ahli waris ada sebab-sebab yang memang sudah dikhususkan oleh syariat. Tetangga bukan sebab untuk menjadi ahli waris. Nasab, musaharah, alwala itulah sebab al-irth mendapatkan warisan. Tapi kalau cuma sebagai tetangga bukan Alasan untuk dijadikan sebagai ahli waris Kecuali kalau tetangga itu kemudian memiliki Satu dari tiga sebab warisan Ini tetangga murni Tidak ada hubungan nasab Tidak ada hubungan Apa namanya? Musaharah dan yang lainnya Nah Dan seterusnya Ikhwati filah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla Sebenarnya secara praktek Memenuhi hak-hak tetangga itu sangat sederhana Selain dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW Beliau pun telah memberikan contohnya untuk kita Tetangga terutama ring satu di sekitar kita Tetangga yang paling dekat dengan kita ada beberapa riwayat menyebutkan bahawa tetangga itu yang ada di sekitar kita sampai berjarak 40 rumah. Tetapi riwayat-riwayat tersebut dinilai lemah oleh ulama hadis, sehingga para ulama seperti Sheikh As Ash-Shak Muhammad bin Salallul Thaemin rahimahullah menerangkan dalam kitab Syarah Riyabul Salihin pengertian tetangga sesuai dengan uruf. Artinya norma yang berlaku di sekitar Di sekitarnya Siapa yang disebut dengan tetangga Nah, Kalau dalam bahasa keseharian kita disebut dengan RT Rukun tetangga Kalau sudah satu RT berarti itu namanya tetangga nah, Bukan berarti di luar RT bukan tetangga Karena bisa saja rumah saya tepat pada perbatasan RT saya dan RT sebelah Walaupun dia statusnya RT sebelah Tapi rumahnya berhadapan-hadapan dengan saya Tetap disebut dengan tetangga Akhirnya kembali kepada uruf juga Norma yang berlaku Di tengah-tengah kita Itu tetangga kita Nah, Bayangkan betapa besar perhatian Islam Terhadap hak-hak tetangga Sampai-sampai Nabi SAW menyangka bahawa tetangga tetangganya beliau SAW akan menjadi ahli waris. Kembali seperti yang saya sebutkan tadi, ikhwati fillah rahimakumullah, hidup bertetangga itu sangat mudah dan sederhana sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita dengan hal-hal yang kecil, dianggap remeh. Mudah dilakukan, tidak berat. hanya memerlukan sebuah kesungguhan dari kita tidak lebih dari itu untuk berbuat baik kepada tetangga tidak memerlukan biaya yang tinggi tidak memerlukan waktu yang berjam-jam tidak perlu sampai sejauh itu simpel sederhana ambil sebagai sebuah contoh hadis rasulullah saw dari sahabat Abi dar radhiyallahu taala anhu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menyatakan Ya Abadhrin Iza qabakhta marakatan faakthir ma'aha Wata'ahat jiranak Sederhana sekali Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menyatakan kepada Abu Dhar wahai Abu Dhar Kalau engkau membuat masakan berkuah Perbanyak saja kuahnya Kemudian perhatikanlah tetangga-tetanggamu dengan cara membagikannya kepada mereka. Sederhana sekali. Tidak perlu biaya yang banyak. Cukup dengan menambahkan air. Untuk memperbanyak kuah dari masakan yang kita buat. Nah, Setelah itu bagikan dengan penuh sopan, dengan kesantunan kepada tetangga-tetangga kita yang paling dekat. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW hadis Abi Hurairah mettafakun alaih Nabi Muhammad SAW secara khusus mengingatkan kaum ibu, mengingatkan kaum istri, para wanita, ya nisa al la tahqiran najaratun najaratiha walafirsin ashathin Nabi Muhammad SAW mengatakan wahai kaum wanita muslimah mu'minah jangan sampai ada seorang muslimah meremehkan menganggap kecil pemberian yang akan disampaikan kepada tetangga perempuan lainnya walau fir walaupun dalam bentuk sop berkuah dari tulang kaki hewan yang telah habis dagingnya cuma tulang, sop tulang Artinya, lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui dua hadis ini, beliau mengajarkan kepada kita berbuat baik kepada tetangga itu sangat simpel sederhana. Cukup perhatikan dalam hal makanan dan minuman, dalam makanan dan minuman, nah, tetangga tetangga kita. Prakteknya masih banyak dari kita yang belum memperhatikan hal ini. Ambil satu contoh Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Rizki untuk saya Ini contoh Seorang anak lahir Alhamdulillah Laki-laki Hari yang ketujuh Saya aki Kohi. Dua ekor kambing Kalau hidupnya di pondok Serahkan di pondok pun di pondok saja Kalau ternyata masih belum ada pondok di tempat itu Masak sendiri di rumah Ikhwan-ikhwan teman-temannya sepengajian Padahal jaraknya mungkin luar kota Kebumen dari Jogja diundang Wah sudah 5 tahun 6 tahun gak punya anak Sekarang udah punya anak alhamdulillah Diundang dari Jogja Tetangganya lupa Tetangga yang paling dekat lupa Ini koreksi Koreksi untuk kita Acara makan-makan Acara minum-minum karena dapat rezeki Misalkan ingin menyerangkan temannya Ingin menyerangkan sahabat dan kawannya Masa-masa Di rumah ramai-ramai makan ini, minum itu Tetangganya dilupakan Padahal Rasulullah SAW tadi Sudah menyebutkan cukup dua hadis yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini itu pun sebagai sebuah contoh saja bahwa ternyata memberi makanan, memberi minuman kepada tetangga itu pengaruhnya luar biasa di dalam membangun kepercayaan dan keakraban untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui dua hadis ini tidak menerangkan antara si kaya dan si miskin tidak membedakan antara orang yang punya harta dan tidak punya harta sampai-sampai beliau Salatu wassalam memberikan contoh walau firsina syatin walaupun yang diberikan untuk tetangga itu sop tulang walaupun yang diberikan untuk tetangga adalah minum, apa, masakan berkuah dan kuahnya lebih banyak nah. mungkin sekarang timbul pertanyaan oh iya tetangga kita kalau faham kalau tetangga kita salah faham ngasih kok cuma kuah, ngasih kok cuma sedikit. Ya ngasihnya jangan diam. Ketika mengantarkan kepada, kepada tetangga juga, "Pak, ada sesuatu, monggo." Ya pasti orang akan tersinggung. "Apa ini? Itu kuah, Pak. Kuah apa?" Ya pastinya tersinggung. Nah, karena dianggap akan dianggap meremehkan akan dinilai menghina. Kenapa yang diberikan cuma sesuatu yang tidak berharga menurut kebiasaan masyarakat? Tapi Subhanallah, kalau misalkan sob tulang tadi diletakkan apa dihantarkan diant dengan sebuah mangkok, kemudian ada apa namanya lepernya? Tahu leper nggak? Apa? Hmm? Lamber lah, Mungkinnya ngomongin ngomongin lamber kan itu, lambar kemudian dikasih tutup mangkoknya dikasih tutup kan begitu ya, kemudian kanterkannya pakai bagi subhanallah bagaimana orang akan tersinggung, assalamualaikum pak mbah joyo wah ini nih wah ada apa ini buatan mbah joyo, alhamdulillah ada rezeki sedikit, cuma kuah kan gitu coba kalau dengan salam diikuti pembukaan yang penuh sopan santun disertai permohonan maaf kan begitu ya kalau perlu misalkan sambil duduk menggunakan bahasa setempat yang halus minta maaf terangkan ini untuk mengamalkan sabda kanceng nabi mbah kanceng nabi mengatakan walaupun kuah ya dibagikan sama tetangga ini mbah nyun gabunten kan itu Besok kalau ada rezeki yang jauh lebih banyak lagi, bukan cuma kuah mbah, karena gitu sak daging daging dan atinya mbah nyundungan ini bagai oh jadi nggak mungkin tersinggung yakin sekali nggak mungkin tersinggung kalau caranya seperti ini seperti itu, tapi sudah kuah tulang bawahnya cuma mangkok biasa nggak ditutup lagi bawahnya gini mbah ada ini saya disuruh orang itu ini mbah saya tunggu loh mangkoknya. Wow. Oh kasihnya cuma kuah Dibilang di pesan ini tunggu mangkuknya Udah enggak usah ditunggu bawa pulang aja <laughs> repot, Subhanallah. Jadi Islam itu sebenarnya membangun Tali komunikasi dengan tetangga itu sangat sederhana sekali Melalui makanan dan minuman Jangan merasa saya tidak punya apa-apa Jangan menganggap saya ini orang miskin jangan merasa wah apa yang bisa saya bagikan untuk tetangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan contoh walaupun kuah walaupun sop tulang berikan nah yang paling terpenting adalah proses penyampaiannya metode memberikannya penusupan santun kan itu ya apalagi kalau datang ke rumah tetangga ini saya gambarkan dengan contoh ekstrim, sop tulang tadi Cuma kuah, kaldu sama tulang Tidak ada dagingnya sama sekali Tapi kalau panjangan sebelum berangkat ke tetangga Mandi dulu bersih Ini lengkap ya, edisi lengkap kan itu. Keterangannya edisi lengkap Mandi, wangi Pakai sarung, pakai koko Misalkan atau pakai jubah Rapi, insya Allah Pakai jas kan Jangan pakai dasi Cukup pakai jas Resmi kan begitu ya Assalamualaikum, kumnya panjang sekali orang cewek. Kum, assalamualaikum, mbak assalamualaikum pak, kan begitu ya. Ada apa ini? Wo, oh, kelihatan resmi. Dek-dekan itu tetangga kita. Oh, nopo ini, kan? Seumur umur baru sekali ini didatangin. Subhanallah, baru sekali didatangin. Ini mbak ada. Itu tadi gambaran edisi lengkapnya. Kita sudah rapi, wangi, sikat gigi sikat gigi. Nah, kemudian mangkoknya pakai apa apa? Lambar tadi, tutupi mangkoknya dengan tutup apa? Bawannya pakai dengan bagi apa ini? Anu, Mbah, rezeki saling berbagi, Mbah. Masyaallah, itu luar biasa, top. Sampai Nabi mengatakan la tahqiran. Nah, dianggap, dianggap itu kecil. Jangan dilihat itu gak berharga itu dilarang oleh nabi alihi salatu wasalam anggapan itu keliru yang dilihat dan dinilai oleh allahu wajal adalah usaha dan upaya dari kita memperhatikan hak-hak tetangga maka contoh yang sangat kontras sekali ketika kita misalkan aki kohan ketika kita misalkan ada acara makan-makan karena dapat rezeki ingin menyenangkan teman tetangganya tidak diberi tetangganya dilupakan ini keliru bahkan bila perlu langkah pertama justru tetangganya terlebih dahulu dibagi jangan sampai acaranya malam hari baginya besok pagi sudah terlanjur satu malam tetangga berpikir buruk paham maksud saya? acara makan-makannya malam kita dirubah dirupakan oh, amin Mobil motor banyak-banyak kan gitu ya? Tetangganya besok, start besok, santai aja. Sisa, bu, tetangganya kok sisa? Kan itu. Mestinya kalau acara itu malam hari, sejak sore, sejak sore itu tetangga diberi. Kan itu. Ada akikohan, mas. Akikohan, akikohan. Ada akikohan. Kalau perlu gunakan besek, tahu besek nggak? Bahasannya mungkin apa? ya besek juga, jadi nggak pakai apa, tidak pakai bungkus kotak itu, pakai besek, kan itu. Ya? nasi sedikit, apa masakan kambing tadi yang sudah di plastik, kasih gudangan sedikit, kasih timun kerupuk bagi tulis si akikohan, begini. Aki kalau perlu tambahkan hadis Nabi, Alihissalam yang menerangkan tentang syariat akikoh. Nah, kalau perlu berikan keterangan lagi. Aqiqoh yang diajarkan syariat itu satu dua tiga empat lima. Karena bagi yang berbahagia keluarga besar ali Akbar misalkan. Contoh bagi semua itu sejak sore dibagikan sebelum asar dibagikan bagi satu dua tiga. Nah kalau perlu kita turun langsung minta bantuan teman minta bantuan keluarga ayo ini rumahnya itu rumahnya ini rumahnya ini keliling semua. Bagi ini ada acara akikah nakikah nakikah nakikah. Sekarang bayangkan, eh wassalamualaikum. Sekarang bayangkan, sekedar berkeliling membagi akikah tadi tanpa memberi, memberikan keterangan apa-apa. Sekarang bayangkan tanpa ada keterangan lainnya, ada keterangan tambahan itu tidak ada. Malam hari baca isya tamu-tamu datang, teman-teman kita sepengajian misalkan, kemalang-kemalang kemarin ni. Kira-kira tetangga. Menyimpulkan apa tentang kedatangan orang-orang ini? Apa yang disimpulkan oleh tetangga kita? Apa? Pasti acara Aki? Aki ko? Uh, Aki ini, ini Aki ini. Itu tidak kita beri keterangan tuh. Apalagi diberi keterangan Nyon ngapun tanpa. Nanti malah mungkin agak ramai rumah saya karena ini teman-teman yang jauh saya undang makannya di rumah kalau tetangga-tetangga karena sudah diketahui siapa-siapa saya antar langsung sudah makanan ini. Subhanallah. Tapi kalau tidak ada yang seperti itu, tidak ada pemberitahuan ke tetangga, rencananya tetangga akan diberi besok misalkan, dibagi-bagikan atau kapan. Nah, tamu datang ramai segala macam, kira-kira tetangga akan berpikir yang tidak tidak atau bukan? Ada apa ya? Ramai-ramai kumpul, ada apa itu? Uh. Oh, ada apa ini? Dilihat dari jendela, dilihat dari pintu, oh, bercupah, jenggot cadaran. Apa nih? Lapor rt-nya pak? Sudah izin belum pak? lapor pak kepala desa itu ada pak kumpul-kumpul. Lapor polsek sekaligus. Polseknya datang ini ada apa kumpul? Akiqwan pak? Ya allah mbak Akiqwan cerita sama tetangganya. Ya rencana besok. Besok seharusnya tadi siang tadi sore. Ini contoh kecil, jangan dianggap kecil. Contoh contoh kecil tapi jangan dianggap ke kecil. Yang paling terpenting dengan tetangga itu komunikasi Sosialisasi Nah, Sosialisasi nah, Komunitas pondok seperti ini Mestinya seperti pondok-pondok salafi Yang lain pun demikian Ketika ada orang jauh datang Beli tanah, kontrak, sewa rumah Misalkan Jangan dikira anda cuma sendiri Atas nama anda sendiri, Keliru, Anda datang dengan membawa atribut Seperti ini, anda pun Menjadi objek penilaian Terhadap dakwah salafiyah Pertama kali datang Bila perlu Sebelum tinggal di rumah itu Baik itu rumah sendiri yang kena dibeli Rumah itu dikontrak ataupun disewa Sebelum sebelumnya Sebelum pindahan Bo'ya datang ke Pak RT Ada RT nya di sini? Ada kan Indonesia juga menjelanya. RT Datang ke Pak RT Pak Dukoh ada? Ada bahaya? Ada gak? Ada datang Pak RT Pak Dukuh, ini sebelum pindahan loh Mas, bukan tiga hari setelah pindahan setelah tetangga-tetangga sopeng, enggak, sebelum pindah datang dulu, wah saya Jakarta ini apa waktu liburan susah, susah liburan jangan pindah ke sini, ini nama Bayda salafiyah bukan nama kamu sendiri, kalau kamu yang rusak terserah kamu. Tapi karena perbuatan mau dakwah salafiyah menjadi rusak. Tanggung, berat, dosa. Menjadi sebab orang benci kepada dakwah salafiyah. Sebelum pindah rumah, datang sempatkan sebulan sebelumnya, seminggu sebelumnya, sepuluh hari sebelumnya. Temui Pak RT, temui Pak Dukoh. Ada RW-nya misalkan. Minta tolong teman yang memang asli situ. Memang sudah dikenal dan mengenal siapa. apa Struktur pemerintahnya RT, RW, Dukoh, kepala desa. Misal kalau sampai harus kepala Desa. Nah bawa fotokopi kartu identitas KTP KK fotokopiannya saja nah datengin Pak RT Yurang Kabupaten Pak RT mohon maaf ini teman mau menyampaikan sesuatu iya Pak RT ini masya Allah saya pikir-pikir saya senang sekali akhirnya ingin tinggal di Karangdewur petanahan ini Jakarta Sumpek Pak RT iya iya iya lain ini kan saya sudah proses kontrak rumah rumah yang rumah yang saya kontrak itu Lokasinya di sini, di sini sini, poin. sini, oh iya, iya, iya, tahu, tahu, tahu Nah ini rencana saya mau pindahan dua minggu lagi Nah sebelum saya pindah Karena ini juga tentang sopan santun, tata kerama Dan juga diajarkan di dalam Islam Saya datang ke sini Mohon restunya Nah ini saya bawa apa Kartu identitas saya sekeluarga Jadi insya Allah dua minggu lagi saya pindahan Jadi kalau misalkan nanti pas Barang-barang punya saya itu datang Ya, mohon maaf nanti apa Pak RT barangkali bisa apa ikut mendampingi saya. Oh ya ya ya. Setelah Pak RT perlu Pak Dukuh Pak Dugo. Nah, kalau misalkan perlu tetangga kanan kirinya kan begitu ya? Tetangga kanan kirinya. Sebelum pindah loh ini Mas ya ingat ya, kaban. Sebelum pindah. Kalau di sini sudah ada belum ini? Ini nggak ada yang bisa ditanya masalahnya. Sebelum pindah, datangin tetangganya dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tetangga kanan kirinya kenalan dulu. Saya Joyo Pak. Nama saya Joyo. Aslinya ada tambahan Teruna Jaya Saya aslinya dari apa? Cilacap. Ini Insya Allah, mau pindah ke sini. Kenalkan. Anak saya tiga. Kenalkan gitu. Oke sudah selesai. Pindah lagi rumah sana sudah kenalan kan ya. Pas dua minggu kemudian, dua minggu kemudian, ketika Pak Trunojoyo tadi datang bawa satu piket penuh barang, kira-kira tetangganya membantu menyambut atau akan mendiamkan. Ini kita berbicara normal loh, ya? jangan ma itu kan itu. Normalnya, kira-kira tetangga akan menyambut dan membantu enggak? Menyambut, wah Pak Truno. Yeah. Tapi inilah kalam wala salam wala a'i i u babi kan itu. Yang penting taunya sudah hubungan sama pemilik rumah kontrak datang satu pick up tetangganya siapa itu? Pasti begitu. Tetangga itu akan melihat, sobo kayo, wo mendio. Tetangganya akhirnya bisik-bisik, wo -bisik. mendio. Nah, kok gitu orangnya? Pelatih, pelok pelatih W, uh, pelatih B. Padel temennya punya teman aslinya cilaca, cuman pas mobilnya plat B tersebar berita ada orang Jakarta baru tinggal di Kalangdure. Sas, terlanjur orang taunya Jakarta. Pas ketemu di jalan kenalangan ngapak jebule, wah Jakarta kok ngapak? Kenapa sampai kemudian orang salah sangka, salah persepsi? Karena kita tidak membangun sosialisasi terlebih dahulu. Nah. Ini ten tentang tetangga loh ya, tentang, masih tentang tetangga. Kalau ngasih contoh nggak akan habis waktunya. Ini, itu contoh para kalauvigo. Contoh yang lain, sangat menyedihkan sekali kita hidup bertetangga, tapi tidak mengenal nama tetangga kita. A, B, C itu siapa? Tetangga kok nggak kenal namanya. Ini sudahkah anda mengenal nama tetangga tetangga anda? Berapa tetangga yang namanya anda kenal Cukup dua, sudah merasa cukup Atau kanan gini semuanya, sampai saat RT kenal semua Subhanallah Itu diajarkan di dalam Islam Kenali nama-nama tetangga Anak kita juga dikenalkan Nama-nama tetangga kita Le, Itu Pak D Tukiran Kan gitu ya Sana Mbah Ngati Jem Kan itu. Yang sana misalkan Budepon Kenalkan ini mohon maaf kalau ada kesamaan nama. Ini pas yang melintas ini pakai nama-nama tetangga saya masanya. Itu dengan do, itu ini ini ini. Subhanallah. Kenal nama-nama tetangganya. Sehingga dalam praktek keseharian kita dengan masyarakat yang masih awam itu masyarakat yang apa namanya belum belum tersadar untuk apa namanya belum tersadar akan keharusan belajar agama lebih dalam ketika kita bertemu dengan mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum Budepon Pon. Assalamualaikum Mbah Gatijem. Assalamualaikum Mbah Tukiran. Kenalkan. Oh, iya. Masyarakat kita masih merasa bangga ketika disapa, dirurui, diucapkan salam plus namanya disebut. Masyaallah. Apalagi kalau dalam masyarakat beliau adalah seorang tokoh RT misalkan. Nah, RT-nya namanya Tukijo yang kita sebut jangan Pak Tukijo bukan Pak RT, sehat Pak RT wah itu bangga sekali dia disebut Pak RT, ya baik karena pada dasarnya orang itu kan senang dipuji kita memuji tepat pada tempatnya, karena beliau memang R RT, ya, kalau bukan RT kita panggil Pak RT keliru, ini tak Pak Tukijo tadi memang ketua RT, Assalamualaikum Pak RT Waalaikumsalam Tuh, bunyi. Misalkan Cari Sekretaris desa Assalamualaikum Pak Cari Sebut nama pangkatnya itu Nah, Karena itu tetangga kita Tetangga kita Tapi kalau tidak senang disebut Seperti profesi dia Jangan macam-macam Misalkan dia profesinya bengkel motor Pak bengkel uh, Kalau tersinggung ya jangan Kita harus tepat memilih panggilan dan gelar tadi Lah Anak-anak kita tolonglah dikenalkan dengan tetangga-tetangganya. Bila perlu dalam pelajaran akhlak dan adab yang diajarkan di pondok pesantren, ada pelajaran khusus mengenal nama-nama tetangga. Siapa guru adab dan akhlak di sini? Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Kelas 3 MTs. Gurunya siapa adab dan akhlak? Coba dicek ini. Enggak usah malu, enggak usah takut. Ini cuma sharing saja Siapa? Masa tidak ada gurunya? Atau tidak ada pelajarannya? Oh. Yang MTS klas 3 Gurunya siapa? Sebut aja namanya nanti saya panggil dengan mikrofon Tidak apa-apa ini sharing tidak? Tidak dipermalukan tidak? Tidak usah khawatir Siapa? Oh, pada diam semua ini? Siapa mas? Cepat. Antum yang ajar? Ia ya, sudahlah, mungkin malu. Tapi saya titip, mudah-mudahan sudah. Saya berprasangka baik, pelajaran seperti itu sudah. Ya. Pelajaran adab dan akhlak terkait dengan hidup bertetangga, hak tetangga. Satu pelajaran khusus, satu pelajaran khusus satu satu pembahasan satu bab. Kenali nama-nama tetanggamu kenali nama-nama tetanggamu, buat jadikan PR, sebutkan nama-nama tetanggamu 10 orang, Pak ini, Pak ini, Mbah ini, Pak D, Bu D, Ibu ini, semua tulis saja, itu pelajaran. Nah, pelajaran. Satu minggu kemudian, satu pekan kemudian, pelajaran adab dan akhlak misalkan tiap hari Senin. Hari ini, hari Senin ini saya berikan PR. Tuliskan sepuluh nama tetanggamu. PR. Hari Senin depan ketika pelajaran adab dan akhlak, saya perintahkan hari ini tidak nambah pelajaran. Hari ini pelajarannya buatlah denah rumah dan rumah tetanggamu. Iya kan? Ini rumah saya. Dajarkan ini misalkan rumahmu ya Gus ya. Nah, muridnya Agus, namanya Gus. Ini, ini rumahmu. Nah, ini rumah tetanggamu di sini jalannya begini, begini. Coba 10 nama tetanggamu yang sudah kamu kerjakan tadi, gambarkan rumahnya di mana. Itu luar biasa. Pelajaran akhlak dan adab di dalam Islam. Nah, yang terkadang mungkin terlewatkan oleh kita. Nah, ada teman rumahnya beda kecamatan sakit dijenguk Tetangga depan rumahnya sakit, gak tahu. Ada apa dengan akhlakmu? Ada apa dengan adabmu? Yang beda kecamatan tahu sakit. Oh, di SMS, ini tetanggamu depan sendiri. Gak ngerti kalau sedang sakit. Sedang dirawat di rumah sakit. Sedang opnam. Sedang perlu bantuan. Tetangga sendiri gak tahu. Astaga. Sempatkan waktu berkunjung silaturahmi, Ziarah ke rumah tetangga Tetangga-tetangga nah, kita itu Ikhwatifillah barakatallahu fiikum Karena kurang informasi tentang kita Plus mendapatkan informasi yang salah Dari pihak yang tidak senang dengan kita Akhirnya menilai kita pun dengan keliru ditambah lagi kita tidak menjalin komunikasi dengan baik. Kelop. Tapi kalau misalkan kita sempatkan waktu 5 menit, 10 menit silaturahmi ke rumah tetangga. Ba'dal Isya misalkan. Asalamualaikum, Waalaikumsalam. Wah, ge pasti disambut. Ya. Nah. Itu Kalau misalkan di rumah tetangga kita ada orang yang sudah lanjut usia, jompo misalkan, bawakan Senjata Andalan kita GT Guloteh Kalau misalkan ada yang tua Orang tuanya sudah sepuh itu Bawakan guloteh Gulo setengah kilo Teh satu kotak kecil begini 10 ribu 10 ribu Mau nyari duit susah Tetanggamu lebih berharga Ini terkait dengan dakwah Ahlu sunnah Dakwah salafiyah datang anu Mas pas ontem rezeki ini ada gula sama teh kagem simbah oh okay. nggih matur Mas lha pasti akan mengalir pembicaraan kalau belum mengalir karena belum pernah dipraktekkan kan oh, sama temannya sendiri kalau ngobrol lancir sama tetangganya kenapa tidak bisa mengalir cerita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat semuanya iya wah ini ini sedang musim apa sekarang ya cerita sini kira-kira hmm. nyon kampunton ini sampun sauntawes sudah cukup waktunya ini saya mau pamit dulu ya nge? Nge? Nge? Nge? Nge? Nge? sekali 4 bulan lagi ke situ 1 tahun lagi kemudian ke situ setelah ada komunikasi nah informasi yang tidak benar tadi itu dapat diluruskan dengan praktek langsung dari kita nah ketika orang mengatakan kayaknya ajaran sesat menganggap orang lain kafir menganggap kita najis kita kalau main ke rumahnya Kemudian kita pergi itu pasti dipel rumahnya Dianggapnya kita LDII Tapi setelah kita Sewan silaturahmi ke rumahnya Orang, oh gak bener kok om Datang duduk di kursi rumah saya Biasa-biasa aja Diluruskan Nah itu Praktik yang sangat mudah Sekali barakallahu Praktik yang sangat mudah Sekali Tapi sayangnya banyak dari kita yang belum menyadari hal itu masuk kampung ini bukan pesan sponsor, tapi ini bagian dari dakwah salafiyah ini bukan karena dibisiki oleh, oleh pengurus atau panitia kajian malam ini bukan, tapi di beberapa tempat sudah saya sampaikan, tolong kita yang di sini kalau sudah mulai masuk kampung dari jalan aspal itu mulai masuk kampung yang naik mobil, tolong jendela mobilnya dibuka yang bawa mobil tadi sudah dibuka belum? Tolong dibuka jendela mobil. Ini. Yang pakai helm ada tutup depannya begini. Dinaikkan. Biar kelihatan wajahnya itu ada. Kan gitu ya. Oh, bawa akhwat sama umah hati Ustaz di mobil. Dibuka juga istrinya suruh pakai cadar. Dibuka. Hmm. Dibuka sekarang kalau misalkan ada anggapan kelompok salaf itu kelompok tertutup wajar atau tidak wajar kenapa orang datang blang-beng blang-beng -blang mobilnya apa namanya tertutup semua tapi kalau dibuka dibuka semua yang sopir buka semua Saya sampaikan kepada para penumpang ini yang seneng-seneng AC ngabur ten mon maaf ini dakwah salafiyah lebih berharga dari AC pokoknya ini kita buka dulu karena sudah masuk kampung set masuk kampung, sudah kelihatan wajah aslinya rapi, pakai kopiah yang ikhwannya, yang khuat umatnya pakai sadar dari sana sudah mulai, Assalamualaikum Assalamualaikum, Ndiri Langkung Yon Sewu Ndiri Langkung, coba, misalkan semua kita seperti itu, nah itu masyarakat kita, saya yakin dua minggu lagi akan datang kemurus, kaget-kaget bisa ada perubahan ini kan? tapi insya Allah sih sudah dipraktekkan, dipraktikan Pak Jun, sudah dipraktekkan Pak Jun ini saya ini bukan pesan sponsor ini, ini dari saya. Sebuah nasihat untuk salawin. Kalau sudah mulai masuk desa, di situ ada pondok pesantrennya, atau ada rumah ustadz di situ, atau rumah ikhwan kita. Kalau sudah mulai masuk kampung, tolong buka sendirinya. Kalau bingung menemukan rumahnya, berhenti tanya, jangan keliling keliling kampung sambil pakai helm keliling, lihat HP, telpon, tetangga curiga. Sopo, jangan kan anda pelakunya. Kalau misalkan anda sendiri barakalau fikum ini di komunitas salafi yang jelas-jelas ngaku ngaji dan ngaji semua memang. Kalau kemudian ada orang seliwar seliwar pakai helm pegang hp curiga nggak sampean? Curiga, itu siapa ah? Nggak tahu bu, ah bu ah bu semua. Oh emi, oh, ya, orang itu emi, ya, kan itu. Kita curiga itu siapa kok? Padahal mungkin adiknya Ikhwan kita, kakaknya Pak T, Pak Linya ingin berkunjung, tapi modelnya itu masuk komunitas kita, masuk perkampungan kita, pasti pakai helm berhenti telepon, lihat HP curiga, sampean pun seperti itu akhi Barokah Lovi, kalau masuk apa ke sebuah kampung sudah masuk kampung ini ya, sudah masuk kampung, nah ingin cari rumah Ustadz, ingin cari rumah Ikhwan, boleh ya tanya, lebih enak itu tanya nyun ngapunten kalau nggak tahu jangan pura-pura tahu jangan kengsila ono GPS kok saya ini ah GPS belum tentu masuk kampung GPS itu nah sekalipun masuk kampung tapi muter-muter om oh, GPS itu sistemnya nyari jalan yang paling dekat dan paling singkat kok berhenti tanya kalau ada tertulis ketua RT datang dukuh datang nyun ngapunten ini rumahnya ini oh iya, yang sana selesai helmnya dilepas Cangklingkan di motor Pakai kopi aja pelan gitu. Ini masuk kampung pakai helm tutupan Pegangan HP curiga orang Ada Beberapa ikhwan kita Karena ingin kulakan sesuatu Di sebuah kampung jauh sekali di Jawa Timur Kan gitu ya Pengen kulakan sesuatu Hasil pertanian masuk di tengah kampung jam 11 malam dodok pintu cuma nanya, "Pak, yang sadian yang sadian ini hasil tanaman kan itu, vanili. Pak yang jual vanili, mana Pak rumahnya, Pak?" Kaget kan orang jam 11 kok nanya vanili? kampung ini bukan pasar kalau pasar iyalah orang tempat pulakan kampung dedek petengnya itu. Gelap sekali. Terus curiga. Baru beberapa saat sudah datang satu mobil kal terbuka penuh dengan orang bawa pentungan semua dikepung. Dan orang curiga sampai akhirnya mereka nginep di kantor polsek sehingga pada kali yang berikutnya ketika mereka pengen kulakan vanili kan itu ya kalau sudah sampai di lokasi tengah malam mereka milih tidur di dalam mobil di pinggir jalan raya aspal gini nunggu pagi karena sudah pernah kasus dimasukkan ke polsek karena diamankan oleh kepolisian coba itu kan sebab para keluwek itu hidup bertetangga para keluwek nah, kalau misalkan ada tetangga, ada teman, ada keluarga Pengen datang ke sini, dipesenin Ini bawa mobil lah bawa motor, bawa mobil Tolong ya, nanti kalau sudah mulai Masuk kampung, sudah bukan jalan aspal lagi, sudah jalan Batu-batu itu, jendela mobilnya dibuka ya Kan gitu Kalau misalkan ada anak, -anak muda Kumpul di perempatan, di pos ronda Minimalnya di Pasti anak-anak muda Gek Cuma-cuma Blas, oh, blas, blas Anak sokong, orang ngerti juga hungguk, tertutup, maunya sama kelompoknya sendiri ya wajar. Tapi kalau ingin mengamalkan sunnah Nabi, ucapkan salam. Assalamualaikum mas. Tulus, jangan terpaksa. Itu hidup bertetangga, para kalaufit. Hidup bertetangga. Nah, berbeda halnya kalau misalkan tetangga kita, misalkan tokoh bid'ah yang terang-terangan mencela sunnah Nabi. Terang-terangan menghina dan menistakan Ajaran Islam Ya beda hukumnya Jauhi-jauhi nah, Tidak di selatu Tidak di selatu Tapi sekarang prakteknya rata-rata Masyarakat kita Belum faham Karena ilmu ini belum sampai kepada mereka Kalau kita Sebagai pencari ilmu dan penyampai ilmu Tidak ke mereka dari mana mereka akan mendapatkan ilmu jadi mana mereka akan mendapatkan ini? Nah. Rumahnya boya, dibersihkan. Sampah ya dibersihkan Sampah-sampahnya ya dibersihkan Ada acara kerja bakti gotong royong ya ikut Bersih-bersih kampung, bersih-bersih rumah Bersih-bersih RT dan seterusnya Sebenarnya itu Barakalovik Kalau beberapa hal yang saya contohkan tadi Itu dipraktekan seperti yang diajarkan Nabi Alihissalam berbagi makanan, berbagi minuman. Ashyik Muhammad bin Salalluthaymin rahimahullah dalam cerahnya beliau mengatakan tidak hanya makanan berkuah. Apa saja makanan apa saja. Nabi Muhammad memberikan contoh makanan berkuah. Bukan berarti itu hanya makanan berkuah, tapi yang lain-lain juga. Buah-buahan, sayur-sayuran, bumbu, namp, beras, jagung bagi tetangga. Jadi saling kenal, insyaAllah Ini pak, ini Bu, ada rezeki, ini pak, ini Bu, ada rezeki Nah, nah dengan akhlak-akhlak yang seperti itu, insyaAllah Orang pun akan tertarik dengan kita, senang dengan kita Sehingga dengan akhlak yang mulia seperti itu InsyaAllah kita menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan Yang membuat mereka akhirnya menilai bahwa Hidup bertetangga itu ya seperti mereka ini, insyaAllah Wallahu'alam bisawab Waktu juga lah yang membatasi nah, Mudah-mudahan ada kesempatan yang lain Untuk kemudian kita semakin memperluas pembahasan yang seperti ini Karena jujur saja Pembahasan ini sangat penting sekali Kalaupun harus diselesaikan 2-3 kali pertemuan Kalau itu harus, kenapa tidak? Karena ini terkait dengan nama baik dakwah Ahl-Sunnah, Da'wah Salafiyah Jangan sampai kemudian salah bersikap dakwah Salafiyah dakwah yang kita hormati dan kita muliakan ini kemudian tercoreng dan ternoda karena ulah kita sendiri wallahu alam bisawab mudah-mudahan bermanfaat subhanallahu wa bihamdih asyhadu alla ilaha illallah tastagfiruka wa tawilai wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh